من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَ Wa khairul hadihadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Sebagaimana telah kita Fahami bersama bahwasannya Islam adalah Agama yang senantiasa Mengusung Kedamaian Islam adalah Agama yang senantiasa Menebarkan kasih sayang Islam adalah agama yang senantiasa Memberikan Sikap lemah lembut Tidak hanya kepada Manusia, namun kepada segenap alam semesta, tumbuhan, hewan, dan makhluk Allah lainnya mendapatkan curahan rahmah, curahan kasih sayang dari setiap Muslim. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang akan meluluhlantakkan peradaban manusia, segala tindakan yang akan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan ternodai, maka Islam amat sangat menentangnya. Karena itu Islam memandang bahwasannya, tindakan radikalis, tindakan para teroris adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tindakan-tindakan demikian mengandung sesuatu yang sangat berbahaya bagi kehidupan tidak hanya kehidupan di dunia tetapi kepada para pelaku juga akan mengancam pada kehidupan di akhirat kelak Di antara bahaya radikalisme Di antara bahaya terorisme Yaitu adanya menghilangkan Adanya tindakan menghilangkan nyawa orang lain Dengan tanpa hak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa la taqtuluna n-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah Subhanahu wa haramkan kecuali dengan cara yang hak. Menghilangkan nyawa manusia adalah sesuatu yang amat tercela membunuh ataupun melenyapkan nyawa seseorang adalah merupakan satu bentuk pelanggaran syariat seseorang dihilangkan nyawanya atau dibunuh di dalam syariat Islam Manakala orang tersebut menghilangkan nyawa orang lain. Dengan kata lain, ia mendapatkan hukuman kisos. Penetapan ia harus mendapatkan hukuman kisos, yaitu dihilangkan nyawanya, itu pun melalui proses peradilan. Bukan kemudian lantas main hakim sendiri, tetapi atas proses peradilan, yaitu adanya, Keputusan dari Waliul Amr. Atau dari lembaga yang ditunjuk oleh Waliul Amr. Kemudian. Seseorang boleh dihilangkan nyawanya. Manakala ia. Berganti agama. Murtad. Dan setelah ditegakkan. Hujjah kepada dirinya. Ia tetap di dalam. Keberadaan keyakinan di luar Islam. Dalam keadaan murtad. Maka. Pihak Waliul Amr, dalam hal ini pemerintah menegakkan hukuman kepada orang yang murtad tersebut. Demikian juga, seseorang bisa dikenai hukuman, dihilangkan nyawanya, yaitu ketika terjadi perzinahan yang dilakukan oleh seorang pezinah yang da masuk dalam kategori muhson. Ia telah menikah. Maka ia dikenai hukuman rajam. Tentunya setelah melalui proses peradilan. Yang menetapkan seseorang dihilangkan nyawanya. Atau dibunuh. Atau dihukum pancung dan lain sebagainya. Adalah Waliul Amr. Pemerintah. Bukan atas tindakan sendiri-sendiri. Bukan atas tindakan... Main hakim sendiri. Namun semuanya itu atas proses peradilan yang seadil-adilnya dengan membawakan bukti-bukti saksi-saksi yang semuanya diperiksa di hadapan hakim. Inilah Islam. Betapa Islam sedemikian menghargai nyawa seseorang. Betapa Islam menghargai jiwa manusia. Sehingga di dalam Islam Jiwa manusia dilindungi dan tidak boleh kemudian tertumpah darahnya hanya lantaran perbuatan-perbuatan oleh satu atau sekelompok manusia dengan tanpa hak. Inilah Islam mengatur sedemikian rupa dan aksi-aksi terorisme, aksi-aksi radikalisme adalah aksi-aksi yang biadab, yang tidak memperhatikan Terhadap kelangsungan hidup manusia Aksi-aksi terorisme Aksi-aksi radikalisme Adalah aksi-aksi yang tidak bisa memilah Bahwasannya ada nyawa Yang memang harus dilindungi di sana Oleh karena itu Bagaimanapun juga Islam menentang keras terhadap aksi terorisme Radikalisme Mengapa Islam Sedemikian menentang Tindakan terorisme ataupun radikalisme Karena tindakan terorisme, radikalisme Bisa menumbuhkan rasa takut di tengah masyarakat Dan seorang muslim tidak diperkenankan Dilarang keras untuk menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu daud Naya heluli Muslim, ayurawya Musliman, tidaklah halal bagi seorang Muslim menimbulkan rasa takut pada Muslim yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya Islam sangat memberikan kontribusi yang sangat positif bagi lingkungan sehingga lingkungan itu harus aman sehingga lingkungan itu tidak bisa, tidak boleh menimbulkan rasa mencekam. Bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut Islam juga mengajarkan bagaimana Seseorang untuk senantiasa menjaga lingkungannya Di antaranya Islam Dalam sebuah hadis Menyebutkan tentang Bahwasannya iman itu terdiri dari beberapa cabang Cabang yang tertinggi Yaitu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Sedangkan cabang yang terendah Yaitu imatatul adha'anit tariq Menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan Jalan yang dilalui oleh masyarakat umum Asyikh Muhammad bin Saleh al saimin rahimahullah Ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab beliau Syarah Riyadis Salihin Bahwasannya seseorang Duduk-duduk di pintu masjid Sehingga menghalangi lalu-lalang orang-orang yang keluar masuk masjid Ini pun termasuk di dalam larangan ini Yaitu termasuk dalam imatatul adha'anid tariq Sendaknya untuk disingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu jalanan Demikian juga beliau menjelaskan Parkir kendaraan yang sekiranya akan mempersempit Akan menghalangi lalu-lalang manusia Maka ini pun dilarang di dalam agama Karena Islam mengajarkan untuk menghalau Untuk kemudian menghilangkan jalanan Sehingga tidak kemudian timbul terhalang Ataupun timbul orang-orang yang melaluinya timbul rasa terhalangi Apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh seorang Muslim Agar jalanan itu bisa lengang, agar jalanan itu bisa lancar, ini yang diharapkan di dalam agama. Sehingga tidak sepatutnya kemudian seorang muslim membuang kulit pisang misalnya di jalanan. Sehingga kemudian jalanan itu menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan madarat bagi orang yang melaluinya. Tidak dibenarkan seorang muslim untuk kemudian membuang benda tajam, paku atau yang lainnya. Sehingga kemudian bisa memadrotkan kepada muslim yang lainnya Oleh karena itu seorang muslim apabila melihat hal-hal yang demikian Di tengah jalan ia melihat kulit pisang yang sekiranya bisa menjadikan seseorang terpleset Dan setelah itu kemudian terjatuh Maka hendaknya seorang muslim menunaikan tugasnya beramal soleh Yaitu membuang kulit pisang tersebut ke tepi yang sekiranya tidak dilalui oleh orang lain. Demikian juga ketika ia melihat paku di jalanan hendaknya ia menyingkirkannya. Kenapa demikian? Ia mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyingkirkan hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu orang lain. Kalau kulit pisang, kalau paku saja. Hendaknya disingkirkan. Karena bisa mengganggu orang lain. Tentu. Seorang muslim tidak diperkenankan. Menyalakan petasan. Agar orang lain terkejut misalnya. Kalau petasan saja tidak boleh. Apalagi seorang muslim menaruh bom. Ini jelas. Sangat tidak bolehnya. Maka. Inilah ajaran yang mulia. Hal sekecil apapun sekiranya itu bisa mengganggu kehidupan masyarakat. Hal sekecil apapun, tindakan apapun yang sekiranya tindakan itu, perbuatan tersebut. Walaupun mungkin menurut seseorang itu kan kecil saja, remeh. Tapi sekiranya itu bisa mengganggu orang lain. Bahkan bisa menimbulkan rasa takut pada diri orang lain. Maka yang demikian itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Karenanya untuk menimbulkan rasa takut saja seorang muslim tidak diperkenankan. Karenanya ketika seseorang mungkin berada di tempat baru. Mengontrak rumah baru. Kemudian karena penampilannya. Yang menunjukkan kepada syiar-syiar keislaman Kemudian syiar-syiar keislaman ini diterjemahkan Dipersepsikan oleh orang yang jahil Wah ini ada penduduk baru Jangan-jangan penduduk baru ini Orang asing ini Adalah pelarian Ia orang yang dicari oleh pihak keamanan Ia seorang teroris kalau ada suara-suara yang demikian, maka bagi seorang muslim, hendaknya untuk mencegah suara-suara yang demikian. Kalau ia berada di lingkungan baru, ia harus segera melapor kepada pihak yang berwenang, entah itu RT, entah itu RW. Agar tidak menimbulkan persepsi-persepsi, yang persepsi ini dibangun di atas kecurigaan, sekarang ini musim ya. Orang penampilan dengan berjenggot, berjubah Lantas kemudian diklasifikasikan Tampang-tampang ya, teroris Oleh karena itu Agar tidak timbul persepsi yang negatif Maka kita harus proaktif Kita harus melakukan satu langkah Untuk menutup Celah-celah fitnah ini Untuk tidak kemudian berkembang Karenanya seorang muslim ketika ia berada di lingkungan baru Ia berupaya untuk bisa menetralisir lingkungan baru tersebut Dan terorisme tidak demikian Para teroris tidak demikian Para radikalis tidak demikian Ia berada di satu tempat kemudian ia Bersembunyi di tempat tersebut. Ia datang ke satu tempat. Dalam rangka untuk. Bersembunyi dari kejaran pihak berwajib. Sehingga. Ia. Tidak kemudian. Bergaul dengan masyarakat. Tidak kemudian. Ia menyapa masyarakat. Karena timbul pada dirinya. Kecurigaan-kecurigaan. Kalau sampai diketahui oleh anggota masyarakat, Ia akan dilaporkan. Ia senantiasa hidup di atas kecurigaan demi kecurigaan. Dan bahkan ia menutup diri bersikap eksklusif. Tidak kemudian bisa cair dengan masyarakat yang ada Ini teroris Ini radikalis Sudah semestinya Kita sebagai kaum muslimin ya. Menentang sikap-sikap yang demikian Dan akibat daripada tindakan teroris Akibat dari tindakan radikalis Kita akan dapati Orang-orang muslim Menjadi takut untuk belajar agamanya sendiri Satu pengalaman Ada Anak-anak SMA Yang dididik ta'lim Bersama asatidah Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah sekian lama taklim Anak-anak SMA kemudian berubah sikap Yang tadinya Malas-malasan, rajin Yang tadinya ya. Dalam hal beribadah kurang Sekarang Sigap Rajin untuk beribadah ya. Melihat perkembangan akhlaknya Melihat perkembangan Dari sisi Zahirnya ya. Orang tua nampak gelisah ya. Anak saya kok berubah sekarang Taklim di mana ini? Jangan-jangan ikut jaringannya Abu Bakar Ba'ashir. Syahid daripada peristiwa ini, lihat dampak dari terorisme. Seseorang untuk belajar agamanya saja, seseorang untuk mempelajari Islam sebagai agamanya, itu diliputi dengan rasa takut. Untuk belajar agamanya sendiri. Masyarakat dalam keadaan takut. Jangan-jangan belajar agamanya di tempat yang salah. Ini adalah dampak dari adanya terorisme. Dulu ketika belum ada tindakan-tindakan radikalis, teroris, Orang mempelajari agama sedemikian senang. Orang mempelajari agama sedemikian penuh semangat. Tetapi pada masa sekarang, ketika ada orang ingin belajar agama, kemudian yang mengajarnya dengan penampakan dohir yang seperti misalnya pakai imamah, pakai jubah, berjenggot. Wah, jangan-jangan sama dengan imam samudera. Ya, padahal kita tahu imam Samudra itu pakai imamah, ya setelah dirinya diek mau dieksekusi mati. Ya. Ketika ia dalam keadaan sebagai orang buronan, mana dia menggunakan imamah, mana dia menggunakan jubah. Ya. Ya. Satu hal yang ya, perlu ditekankan di sini bahwasannya akibat terorisme ketakutan itu bukan hanya ketakutan ia bisa dibunuh oleh teroris tidak semata itu ketakutannya sampai kepada tindakan untuk belajar agama pun diliputi rasa takut rasa cemas was-was khawatir jangan-jangan yang mengajarnya bukan ya. Seorang ustad yang di atas agama yang benar Ini pengaruh ataupun asar daripada tindakan terorisme Kemudian bahaya lain dari timbulnya terorisme Yaitu kalangan teroris, kalangan radikalis adalah orang-orang yang senang untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Khuruj alal hukam. Dia mengangkat pedang, mengangkat senjata, melawan pemerintah, bahkan mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Kita ingat bagaimana Abu Bakar Ba'asyir dengan jaringannya mengkafirkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu Dan kita juga melihat Bagaimana jaringan teroris Kemudian mengangkat senjata Melawan aparat penegak hukum Mereka berani mengangkat senjata Karena mereka menganggap Aparatur pemerintahan itu adalah taugut Berhala Yang wajib untuk diperangi ini adalah bentuk upaya untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Dan pemahaman yang demikian tidak hanya pada masa sekarang saja, tetapi juga pada masa-masa yang lalu, bahkan masa kekhalifahan. Para teroris khawarij melakukan upaya mengangkat senjata kepada Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan di saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun demikian, sehingga dua Khalifah ini pun terbunuh. Bahkan ketika Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, tindakan teroris sudah menampakkan taringnya. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada wulatul umur. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri kalian. Terorisme akan melawan semua itu. Terorisme akan mengangkat senjata Dan ia akan bangga Manakala terbunuh Di hadapan penguasa Dan ia menganggap itu sebagai Perjuangan untuk menuju syahid Ini adalah Gambaran yang sangat keliru Tindakan yang sangat salah dan semua itu terjadi karena pemahaman terorisme, radikalisme yang ada Sehingga situasi tenang, situasi damai Itu akan tercabik-cabik oleh tindakan-tindakan teroris Akibat dari terorisme ini pun Pengertian jihad menjadi sempit. Jihad hanya diterjemahkan mengangkat senjata. Jihad hanya ditafsirkan melawan penguasa. Penguasa muslim. Jihad hanya diartikan dengan berperang. Padahal sebagaimana disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu yang menyebutkan man ra'a annal ghudwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi barang siapa yang berpandangan sesungguhnya menuntut ilmu itu bukan bahagian daripada jihad Maka sungguh fikiran, pandangannya, akalnya telah kurang. Ia tidak memiliki kesempurnaan berfikir. Ia tidak memiliki kesempurnaan akal. Karena menganggap menuntut ilmu bukan bahagian daripada jihad. Dan itulah yang difahami oleh kalangan teroris pada masa sekarang ini. Anak-anak muda dihasung untuk bersemangat, berjihad. Tetapi jihad dalam rangka mengangkat senjata. Walaupun dari segi kapasitas keilmuan masih sangat minim. Tetapi ia terus menerus disemangati, diprovokasi untuk kemudian mau bertempur. Bahkan mau menjadi orang yang melakukan tindakan bom bunuh diri Kalau kita baca orang-orang yang melakukan bom bunuh diri Kita akan dapati riwayat-riwayat mereka yang baru saja belajar Islam Baru saja mengenal Islam Namun kemudian Ia mendapat guru yang salah Semangatnya dibakar Kemudian ia menjadi Istilah mereka adalah pengantin Melakukan bom, bunuh diri Itulah akibat dari Sempitnya memaknai jihad Dan kalangan teroris Amat sangat tidak suka Manakala jihad itu diterjemahkan Kedalam bentuk tolabul ilm ya. Karena yang demikian ini Hanya menghambat jihad Dalam mengangkat senjata Padahal As-Syeikh Muhammad bin Salih al-Thaymin rahimahullah Menyebutkan dalam kitabul ilm Bahwasannya jihad itu ada dua macam Islam bisa tegak Dengan jihad Jihad dengan senjata Jihad dengan ilmu dan jihad dengan ilmu itu lebih diutamakan dibandingkan jihad dengan mengangkat senjata. Kenapa demikian? Karena seseorang yang mengangkat senjata dengan tanpa didasari oleh ilmu yang benar, maka ia berjihad dengan mengangkat senjata itu akan menjadikan kesesatan demi kesesatan. Ia akan jatuh kepada kesesatan. Oleh karena itu, seseorang yang berjihad pun harus dengan landasan ilmu Jihad tidak boleh Kemudian ya, Dilakukan Sendiri-sendiri Tetapi jihad harus dengan Dipimpin waliul amr ya, Dalam jihad itu pun ada adab-adabnya Dan adab-adabnya ini pun Harus dipelajari Terus demikian Islam tidaklah Kemudian menjadikan seseorang ya, Menganggap jihad itu hanya sempit Dalam arti ber Juang dengan mengangkat senjata Jihad itu di jalan Allah SWT Bukan jihad di jalan Tamrin Sebagaimana dilakukan oleh kalangan teroris khawarij Maka ini akibat daripada pemahaman yang tidak benar Dalam memahami Islam orang terjatuh kepada terorisme radikalisme dan akibat daripada terorisme radikalisme Orang kemudian memaknai jihad secara sempit Kemudian Akibat daripada terorisme Menimbulkan berbagai kerusakan Di muka bumi Merusak harta benda Merusak ukhuah persaudaraan antar sesama muslim ya, merusak umat ya, sehingga umat kaum muslimin mengalami stigma negatif ya, kaum muslimin dinegatifkan orang-orang ya, ya, yang pergi ke luar negeri ya, ya, ke singapura ya, dalam rangka berdakwah harus Mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan, dicurigai orang yang masuk ini terlibat jaringan terorisme. Pemeriksaannya lebih ketat. Bahkan, orang-orang yang pergi umroh pun diperiksa lebih ketat. Ketika diketahui. Yang berpergian, wanitanya berhijab, bercadar, laki-lakinya berjubah, berjenggot. Pemeriksaannya lebih ketat dibandingkan dengan yang berpakaian biasa. Ini dampak dari terorisme. Sehingga menimbulkan stigma, cap negatif terhadap orang-orang yang ingin menjalankan sunnah-sunnah. Nabi salallahu alaihi wa ala alihi wa salam Dan sebahagian besar daripada kalangan kaum muslimin sendiri Masih beranggapan Kalau ada orang yang menampakkan syiar-syiar Bahawasanya dirinya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi salallahu alaihi wa ala alihi wa Kemudian langsung dipersepsikan Sebagai orang yang radikal Orang yang Dikhawatirkan ia masuk dalam jaringan terorisme Sedemikian rupa akibat daripada terorisme ini Sehingga kerusakan demi kerusakan ditimbulkan Padahal Islam mengajarkan kepada kita Untuk senantiasa menjaga kehormatan Menjaga darah sesama muslim menjaga harta muslim. Satu contoh saja misalnya, Ash-Sha'ili al-Fauzan hafidzohulloh Taala, ketika menjelaskan tentang hadis lalat yang hinggap di minuman, lalat hinggap di atas permukaan air yang untuk diminum. Satu sayapnya diangkat, satu sayapnya ditenggelamkan. Maka menurut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya tenggelamkan lalat itu. Ya. Faidah yang diberikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala ketika ya, menyebutkan hadis ini di antaranya bahwasanya menunjukkan Minuman yang telah dihinggapi lalat itu Tidak harus kemudian dibuang Masih bisa dimanfaatkan Ini menunjukkan bahwasannya Harta yang walaupun dalam bentuk secangkir minuman Itu tidak lantas kemudian dibuang begitu saja Ini menunjukkan bahwasannya Islam Menjaga harta Seorang muslim ya. Beliau menjelaskan yang demikian ini ya, Di dalam syarah kita bulu gulmarun beliau ya. Apalagi terkait dengan harta ya, Yang nilainya lebih daripada secangkir minuman ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum teroris ya, Untuk membiayai operasi mereka untuk membiayai pengoboman mereka, mereka harus merampok. Imam Samudra. Ya. Untuk membiayai gerakan terorisnya, merampok toko emas, ya. diserang. Ya. Provinsi Banten. Ya. Jaringan mereka merampok pom bensin karena dalam rangka Fai. Ya. Dan sekian banyak perampokan justru dilakukan. Oleh orang-orang yang melakukan gerakan teror Di poso Menurut kepolisian di sana Banyak motor hilang Karena dicuri oleh mereka Motor-motor itu dicuri dalam rangka untuk membiayai aksi terorisme mereka Dan sekian banyak Harta-harta kaum muslimin yang mereka rampas Yang mereka rampok Ini adalah Aksi terorisme Padahal Harta Kehormatan Darah Kaum muslimin harus dijaga Itu menunjukkan mereka Kepada kaum muslimin ya, Sudah tidak dianggap sebagai seorang Muslim lagi Karena sudah dihalalkan hartanya, ya, mereka pun bisa melakukan mencurinya, merampoknya, merampasnya, ya, sedemikian rupa. Ini adalah akibat daripada aksi teroris, aksi radikalis. Sehingga kemudian berbagai kerusakan di muka bumi timbul akibat adanya terorisme ini. Terorisme juga merupakan satu bentuk tindakan kebid'ahan, terorisme khawarij adalah merupakan pemahaman bid'ah, karena sesungguhnya mereka melakukan yang demikian ini tidak di atas landasan as-sunnah. Digambarkan di dalam hadis bahwasannya Mereka kaum teroris khawaris dulu Dan yang sekarang Mereka membaca Al-Quran Tetapi Al-Quran itu tidak sampai Melewati tenggorokan mereka Dan diibaratkan oleh Nabi SAW Yang berkata dari al-dinn Yang berkata dari al-dinn Yang mereka lepas dari agama ini, sebagaimana anak panah yang lepas dari bidikannya, dari buruannya. Ya. Kalau kita melemparkan, kalau kita memanah, terlepas anak panah, biasanya anak panah itu menancap di buruan. Tetapi yang diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Anak panah itu melesat, tembus, kemudian keluar dari buruannya. Itulah ibarat Yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Terhadap orang yang memiliki pemahaman Khawarij Dia lepas dari Agamanya Sebagaimana anak panah lepas dari Buruannya Dan ini semua adalah Akibat daripada Tindakan-tindakan teroris Tindakan-tindakan radikalis Yang kemudian Memberikan dampak yang sangat buruk Dampak yang sangat jelek Kepada umat Terkhusus adalah Kepada kaum muslimin Adhan jam berapa? Sudah masuk adhan? Adhan dulu Sudah masuk adhan belum? sudah masuk. Mau azan dulu. Adzan nih. Ikhafidin 'a zakumullah. Ya. Ini beberapa dampak negatif dari adanya tindakan terorisme, radikalisme. Dan semua itu tentunya hanya beberapa poin Dari sekian banyak dampak Terorisme, radikalisme Satu dengan lainnya kaum muslimin saling mencurigai Satu dengan lainnya kaum muslimin Saling Bermusuhan Karena yang satu dianggap dia jaringannya Sementara yang dituduh Tidak benar dan kita pun sering mendapatkan yang seperti itu. Ya, kita pun sering mendapatkan yang seperti itu. Ya, dituduh sebagai ya, jaringan terorisme. Bahkan tidak tidak sedikit. Dari kalangan ikhwah kita. Yang kemudian terjaring. Ya, salah tangkap. Ya, karena dicurigai. Ya, karena Dicurigai ya. Atau karena Berhubungan Yang ikhwah kita lantaran tidak tahu ya, Kalau dia itu termasuk jaringannya Kemudian ya, Ikut juga Diambil oleh Aparat keamanan Dan sekian banyak Orang-orang ya, yang kemudian Tidak kena getahnya Orang-orang yang kemudian Tidak melakukan tindakan terorisme Tapi kena getahnya ini banyak sekali yang demikian. Ya, karenanya ya, sangat penting sekali menjelaskan terkait dengan masalah terorisme, terkait dari radikalisme, terkait dari hal-hal yang bisa menjadikan kaum muslimin terfitnah karenanya. Dan kita mengetahui bahwasannya, di dalam mewaspadai gerakan radikalisme ini, di dalam memahami gerakan terorisme ini, khususnya yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, terorisme tidak semata-mata ia memiliki pemahaman khawarij. Ya. Karena yang mengusung gerakan terorisme, radikalisme, Selain orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij... ...seperti ISIS... al qaeda, ...Atau di Indonesia ada jamaah Islaminya... ...JI... ...yang kemudian berubah menjadi Ansar Tauhid... ...Mereka teroris... ...yang berkembang di Indonesia... ...yang memiliki latar belakang khawarij... ...dan perkembangan terorisme di Indonesia... Perkembangan terorisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari apa yang telah dilakukan oleh Darul Islam yang dipimpin oleh Sekar Marjan Marijan Kartosuweryo. Pemahaman terorisme tidak bisa dilepaskan dari yang di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aksi Kartosuwiryo. Ya. Kartosuwiryo pemahaman memiliki pemahaman khawarij. Gurunya sendiri, kyai sendiri di Garut, pesantrennya diperangi oleh pasukan Kartosuwiryo. Diserang dengan senjata api itu pondok pesantren, gurunya, kiainya, dengan sebab apa, gurunya tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran Kartosuwiryo yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang memberontak kepada pemerintahan kepada penguasa kaum muslimin, itu diperangi, sampai kemudian Kartosuwiryo ditangkap. Ya. Bahkan anak buahnya ada yang melakukan pengeboman dengan melempar granat di daerah Cikini. Ya. Yang waktu itu ya. Presiden Indonesia adalah Insinyur Soekarno yang nyaris terbunuh dengan peledakan granat. Ya. Nah. Kartos Wiryo dan Insinyur Soekarno berteman sama-sama muridnya Hos Cokro Aminoto. Tapi begitu melihat anak buahnya Kartosuwiryo demikian, Kartosuwiryo tertangkap kemudian dihukumi mati, dihukum mati. Yang sebenarnya Soekarno bisa memberikan semacam syafaat pengampunan, tapi kemudian tidak. Dan kemudian Kartosuwiryo dieksekusi di salah satu pulau Pulau Seribu para pengikutnya di ring satu, seperti Adah Jailani, kemudian seperti Haji Ismail Pranoto, dan yang lainnya, masuk ke penjara. Tetapi, setelah masa tahanan mereka habis, mereka pun bergeri, bergerilya, untuk merekrut, anggota-anggota baru, kader-kader kader baru, dari, DI, TII ini ya. Mereka yang telah keluar dari penjara Melanjutkan perjuangan Kartos Wiryo Yang sudah dieksekusi mati ya. Dan diantaranya Yang terekrut oleh Jaringan utama dari Kartos Wiryo ya. Melalui Haji Ismail Pranoto atau yang Disingkat oleh, dikenal, lebih dikenal oleh mereka Hispran Ya Kemudian Hispran datang ke Jawa Tengah, yaitu ke kota Solo, bertemu dengan Abdullah Sungkar. Disitulah kemudian Abdullah Sungkar berbaikat kepada Hispran, Haji Ismail Pranoto. Dan gabunglah Abdullah Sungkar yang waktu itu sudah berdiri, Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Kemudian mereka mendakwahkan pemahaman khawarij ini. Sampai kemudian, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir dikejar-kejar pemerintahan. Dikejar-kejar oleh pemerintah, penguasa. Presiden waktu itu adalah Pak Harto. Kemudian lari ke Malaysia. Di Malaysia mereka mendirikan, di daerah Johor. Mendirikan lembaga pendidikan. Yang mereka nama pendidikan Islam Luqmanul Hakim. Di lembaga pendidikan itu mereka melakukan kaderisasi Dan diantara warga Malaysia yang terekrut Oleh Abdullah Sungkar atau Abu Bakar Bashir Yaitu Dr. Azhari Kemudian Nurdin M. Top Dan yang lainnya Mereka-mereka dari kader-kader Yang masih muda Beriring dengan itu ada peristiwa ya, invasi Uni, Uni Soviet ke Afghanistan, Maka kader-kader yang dididik oleh Abdullah Sungkar berangkat ke Afghanistan. Mereka belajar senjata, belajar peng, merakit bom, ya, belajar kemiliteran ya, di Afganistan. Ya, setelah itu mereka transit di Malaysia, kembali ke Indonesia, melakukan gerakan, aksi, Teror. Ini lapis lapis generasi baru dari jaringan yang kalau kita hubungkan ke dalam sejarah yaitu sejarah pemahaman Kartosuwiryo. Ini gerakan terorisme di Indonesia dan jaringan-jaringan mereka terus. Dimusnahkan oleh pemerintah Hingga kemudian Kepada yang akan muncul pun Pemerintah terus melakukan penyisiran Agar jaringan mereka habis Kemudian Kita melihat bahwasanya terorisme, radikalisme tidak hanya semata-mata yang memiliki pemahaman khawarij. Kita dapati pula terorisme, radikalisme diusung pula oleh orang yang memiliki pemahaman syiah rafidah. Pertemuan Liga Arab Hasil keputusannya Dari negara-negara Liga Arab Yang tergabung dalam Liga Arab Menyatakan Hizbullah Yang memiliki pemahaman Syiah Raufidah Dinyatakan sebagai organisasi teroris Hasil pertemuan organisasi kerjasama Islam Yang memiliki keanggotaan 57 negara Termasuk Indonesia di dalamnya Sidang Oki Yang baru lalu Tanggal 10-15 sampai 15 April yang lalu Dihadiri pula oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala Butir daripada Pernyataan Oki Menyebutkan Hizbullah adalah Organisasi Teroris Menyebutkan pula bahwasannya Iran tidak semestinya untuk campur tangan di negara-negara Muslim Karena ditemukan Bukti bahwasannya Pasukan revolusi Iran Bekerjasama dengan Hezbollah Melatih Para teroris di negeri Bahrain Islam Negara-negara Islam melihat fakta dan bukti yang demikian ini. Oleh karena itu, aksi teror, aksi radikal yang dilakukan oleh orang-orang syiah, syiah rafidho, itu nampak secara nyata. Buktinya adalah kantor kedutaan besar Saudi Arabia di Tehran dan kantor konsulat Saudi Arabia di Masda di negeri Iran dibakar, dihancurkan. Ini teroris radikalis dengan background pemahaman Syiah Rafidah. Oleh karena itu syiah di Malaysia Dilarang Tidak boleh ada pengajian Tidak boleh ada ta'lim Tidak boleh ada penyebaran Pemahaman syiah Dilarang Karena syiah merupakan bahaya laten Sama seperti di Indonesia ketika terhadap PKI Di Indonesia tidak boleh PKI Hidup di Indonesia Di Malaysia tidak boleh syiah hidup Karena Secara nyata Iran adalah negara yang mendukung terhadap aksi-aksi teroris, radikalis. Bukti yang sangat nyata adalah pemberontakan Houthi yang ada di negeri Yaman. Itu bukti nyata yang tidak bisa dibantah lagi keterlibatan negara Iran untuk mebekali para teroris itu dengan persenjataan. Pelatihan-pelatihan militer Pendidikan-pendidikan Untuk bisa memerangi Penguasa Di negeri Yaman Ini Terorisme Dalam Latar belakang Dengan latar belakang Syiah Raufidah Tapi di Indonesia kan tidak Siapa bilang Di Indonesia tidak ada gerakan radikalis teroris dari kaum Syiah Rafidah. Peristiwa di Makassar, eh peristiwa di Pemekasan Madura. Sehingga kemudian kaum muslimin Madura marah menyerang basis Syiah di sana. Itu dipicu apakah karena dari kaum muslimin? Tidak. Dipicu dari orang yang bernama Tajul Muluk Pimpinan syiah di Madura yang mengatakan bahwasannya Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang belum lengkap. Sehingga kemudian masyarakat muslimin di Madura marah. Pemicunya adalah orang syiah. Sehingga terjadi konflik horizontal. Saya bilang syiah Raufidoh di Indonesia belum bergerak? Bukit Az-Zikra disentul Bogor diserang oleh kaum Syiah. Perumahan Bukit az diserang oleh kaum Syiah Rafidah. Dalam keadaan Syiah Rafidah di Indonesia masih minoritas. Mereka sudah berani. Apalagi dalam keadaan mereka sudah terlatih Mereka memiliki Kuantitas jumlah yang banyak Oleh karena itu Terus suarakan Dan jangan kemudian mempersempit Terorisme hanya pada Pemahaman Dari sisi orang-orang khawarij Ada bentuk-bentuk lain Dari kalangan Syekh Raufidah Dan kemudian dari Kelompok Komunis Dari kelompok komunis sudah terbukti dalam sejarah Bagaimana mereka melakukan tindakan teroris Melakukan tindakan radikalis Jangan dikira komunis itu melakukan pemberontakan Hanya tahun 1965 saja Atau yang lebih dikenal di dalam sejarah Indonesia Yaitu pada tahun 1948 dengan pemberontakan Muso di Madiun, bukan hanya dua aksi teror ini saja yang dilakukan oleh komunis. Komunis telah melakukan aksi teror di negara ini, di Nusantara ini sejak tahun 1926, ya. tahun 1927 di Boven Digul tanah merah orang-orang komunis sudah dibuang ke sana akibat melakukan pemberontakan, pemberontakan di Padang Panjang, Sumatera Barat, pemberontakan di Banten, Jawa Barat, waktu itu masih provinsi Jawa Barat, pemberontakan di Cirebon, pemberontakan di Tegal, pemberontakan di Pemalang, Pekalongan, itu terjadi sebelum tahun 45, sebelum Indonesia Merdeka, kaum komunis sudah melakukan Aksi radikalis Aksi radikalisme Terorisme Jadi tahun 18 September tahun 1948 Dengan gerakan musuh itu adalah Aksi besar Yang ingin menggulingkan Atau mendirikan negara Soviet Indonesia Negara komunis Sebagaimana juga tahun 1965 yang dikenal dengan gerakan G30S PKI. Jangan dikira. Dan jangan dikira kemudian komunis sekarang ini tidak akan bangkit lagi. Beberapa fenomena kita tangkap. Bagaimana kaum komunis melakukan satu aksi-aksi yang sangat nyata. Anak-anak muda pakai kaos, kemudian gambarnya palu arit. Bahkan anggota komunis sudah melakukan gerakan clandestine, infiltrasi penyusupan ke aparat pemerintahan, ke lembaga-lembaga pemerintahan. Sebagaimana kaum syiah, mereka pun melakukan penyusupan. Anggota legislatif di pusat, anggota DPR di pusat. Ada yang dari syiah, begitu juga komunis. DPR Pusat, ada yang dari memiliki ideologi komunis. Karena dia anak dari keturunan komunis, tokoh komunis. Bahkan yang anggota DPR ini, DPR Pusat, menulis buku dengan judul, Aku Bangga Jadi Anak PKI. PKI Partai Komunis Indonesia. Jangan dikira komunisme di Indonesia sudah mati, us sudah mati benar-benar mati. Terus apa? Mungkin sampai di sini saja ya. Yang jelas ini bukan terorisme, bukan radikalisme, sebuah ketidaksengajaan. Kemudian, karena sudah masuk waktu isya, yang mengusung gerakan teroris, radikalis, jangan dikira. Orang-orang yang selama ini mungkin dianggap memperjuangkan ide-ide mereka dengan cara damai, tapi sebenarnya ia melakukan gerakan teror. Siapa mereka? Yaitu dari karangan liberalis, pluralis, dan sekularis. Cuma mereka bermain cantik. Kaum liberalis dengan jil jaringan Islam liberal. Mereka sebenarnya melakukan gerakan teror. Terutama kepada kaum muslimin dengan isu wahabinya. Error mereka Dengan isu wahabi Bahkan ketika terjadi Musibah mina Orang-orang liberalis luar biasa Memanfaatkan Musibah ini Untuk menyerang Negara Saudi Arabia Yang oleh mereka disebut sebagai Negara wahabi dan mereka mengaitkan Wahabi ini adalah sebagai biang terorisme di dunia ini. Ketika negara Saudi, Arabia, kemudian menggalang aliansi negara-negara Islam untuk memerangi ISIS, Al-Qaeda, dan gerakan teroris yang lainnya. Orang-orang Jil, orang-orang liberalis diam, terbungkam mulutnya. Tidak lagi berani menuduh bahwasanya Wahabi adalah biang di dalam aksi terorisme. Said Akil Sirat yang sedemikian rupa berbicara Wahabi ini biang teroris sekarang sekut diam. Karena apa? Negara Saudi sebagai pusat yang oleh mereka dituduh sebagai pusat Wahabi sendiri. Jelas-jelas memerangi aksi terorisme, jelas-jelas memerangi ISIS, jelas-jelas memerangi Al-Qaeda. Ini kaum liberalis, mereka melakukan aksi teror melalui media massa. Karena mereka belum punya senjata untuk melakukan aksi yang sifatnya kekerasan. Dan isu LGBT Sedemikian kencang dibela oleh liberalis ini Bahkan yang namanya Profesor Dr. Siti Musda Mulia Yang tidak mulia membela habis-habisan Para pelaku homoseks Lesbian Taraf mereka sampai memperjuangkan agar pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dianulir. Karena pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan itu menyebutkan yang namanya perkawinan di Indonesia harus dengan lawan jenis laki perempuan. Mereka coba pasal itu untuk dianulir. Supaya apa? Supaya laki-laki bisa kawin dengan laki-laki Perempuan bisa kawin dengan perempuan Itu yang diperjuangkan oleh mereka ya. Dan ini adalah Bentuk Upaya-upaya merusak ya. Sehingga menimbulkan kerusakan yang dahsyat Di negara kita Wa'iyazubillah Nas'alullah salamah wal'afiyah Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya والله عالم بالصد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا